Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hamdan dengan khasiat yang baik dan berkatan. Kepada kami yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang Setelah selesai membaca Catatan kaki di bawah ya, tadi ada yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, yang dihormati, Bagian paling bawah. Wujudlah itu, anna al-alamati yang tdk radhiyah nafsuala nasbi, ya. Dan dan amati bahwasannya tanda-tanda yang berulang di atas itu adalah tanda-tanda bagi tanda-tanda nasab, ya. Jadi al-fathah kasroh alif ya hasfunun. Itu adalah tanda-tanda yang berulang, ya. Fathah contohnya, dia ada di Nasab, ada di Khafat. Kasroh contohnya, dia ada di Khafat, ada di Nasab. Al Alif ya dia ada di Rova, ada di Nasab. Aliyah, itu ada di Nasab, ada di Khafat, ya. Hasfunun, ada di Nasab, ada di Jazam. Jadi, kelima tanda tersebut sebenarnya adalah tanda-tanda Nasab, ya. Tanda-tanda Nasab itu yang unik ya, yang unik dari tanda-tanda yang berulang. Jadi dia ada di beberapa Eropa. Tanda-tanda nasof itu masuk ya, tapi sebagai turunan ya. Adapun tanda asli nasof itu fathah dibacanya. Halaman 26 ya, mukhtotun yudhu anwaul arabi uala matuhu ya. Skema yang menjelaskan pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Di sini ada lingkaran besar Anwa'ul I'rabi wa, wa macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Yang pertama ada Raf'u, tanda aslinya adalah dhamma. Tanda turunannya al-wau, al-alif, an-nun. Al Samping kanan ada Nasab, an-nasbu, tanda aslinya adalah al-fathatu. Tanda turunannya ada empat hadfununi ayya ayau alkasratu alalifu Yang ketiga ada lakhfdu tanda aslinya kasrah alkasratu tanda turunannya ada aliau -ya alfathatu Yang majzum aljazmu tanda aslinya adalah sukun Tanda turunannya hasful harfil, illah, hasful harfil illati, Al-Hathfu dan al nuni Ini adalah ringkasan dari Ya, pembahasan Babu Marifati Alamatil Ira Di halaman 30 sampai Halaman 35 Diringkas di halaman Skema 36 Demikian Subhanakallahumma wa bihamdika Shadu la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tuwb wa